Baik langsung saja, aktor gundang Jawa Timur, aktor bertalenta kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Tentu yang anda tunggu-tunggu juga yang anda nanti-nanti, ada Mitra Manunggal ada Ramayana, juga ada Flam Soteng, Keri Mahesa Ju Palapa. Untuk melupakan, tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan, tapi tak ku.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 Selamat siang semuanya, Assalamualaikum.